Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah radiyallahi rabbi wa bi muhammadin nabiyya wa bil islam dinna allahumma shalli wa sallim wa barik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala puji syukur kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menggerakkan kita semua untuk meramaikan rumah Allah ini Dan mungkin tanpa kita sadari kegiatan yang rutin kita lakukan setiap pekan, Rabu malam Yang diramaikan oleh teman-teman semuanya Benar-benar telah menjadi sunatan hasanah Sunnatan Hasanah sesuai dengan hadis Nabi Mansanna Sunnatan Hasanah Siapa yang memberi contoh yang baik Maka dia mendapatkan pahala siapapun yang meniru kebaikan-kebaikan itu Jadi ramainya Masjid Al-Latif dan Masjid TSB ini Oleh teman-teman di Bandung Telah menjadi Sunnah Hasanah Inspirasi buat Anak-anak muda di banyak tempat, di banyak kota Bahkan termasuk di Bandung sendiri Menginspirasi banyak masjid-masjid Yang dulunya mungkin krisis pemuda Dulu banyak masjid Mengeluh kalau saya isi ceramah Ustadz gimana ya Supaya anak muda bisa ramai ke masjid Karena selalu kalau dibikin taklim, Yang ramainya adalah orang-orang tua, ya saya bilang temanya harus diganti. Ini tema mengingat kematian, yang pasti yang datang adalah orang tua. <laughs> ya walaupun kita juga harus mengingat kematian, atau cara mengurus jenazah. Nah, ini <laughs> kita juga harusnya bisa mengurus jenazah orang orang tua kita. Tapi Alhamdulillah sejak teman-teman di sini rajin ke masjid, meramaikan masjid dan ini adalah qadarullah, akhirnya banyak masjid-masjid yang lain sekarang mulai diramaikan juga dengan kegiatan-kegiatan anak muda dan DKM-DKMnya mulai pede sekarang. Pede untuk bisa meramaikan masjidnya dengan anak muda. Sehingga kita berharap setiap masjid, setiap kota yang anak mudanya jadi terinspirasi datang untuk ta'lim, datang ke masjid sholat berjamaah, mudah-mudahan kita yang ada di sini mendapatkan pahala dari kebaikan yang ditiru oleh mereka semua. Dan saya bersyukur, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah istiqomah, setia, datang ke ta'lim hari Rabu, walaupun mungkin masih banyak ta'lim-ta'lim -ta yang lain yang lebih keren, yang lebih berkualitas, yang diisi oleh ulama-ulama yang tentunya lebih rasih, lebih banyak ilmunya daripada saya. Ini semuanya sangat berharga buat saya pribadi dan buat teman-teman, semuanya yang jadi eh, panitia baik dari pemuda hijrah ataupun dari masjid TSB. Dan terima kasih juga udah nge-follow Instagram saya. Cee... Terima kasih juga buat komen-komennya, buat like-nya, dan jangan kapok ya, saya mah orangnya gitu. Kehabisan bahan, satu-satunya yang mungkin agak bisa improve hanya dalam bab itu aja, yang lain agak kehabisan bahan. Padahal gak tahu, Wah belum follow ya. Oke sebelum kita mulai kajian kita pada malam ini, ini judulnya apa? Saya sebentar cari dulu apa judulnya judulnya nekat or fate NOF dan ini ada satu model baru kita nih luar biasa yaitu Ustadz Asep Baikia silahkan Ustadz mangga. mana Ustadz Asep teh kita panggilkan dari sudut merah ya. Ustaz Asep. <kuh> Yang akan berhadapan dengan Derok-Derok tadi derok Ini mirip seperti Bandung Fighting Club ala TSB. Mangga berdiri, Ustaz. Ya. Berdiri aja. Berdiri kelihatan. Cek. Ya. Ini Ustaz Asep, mangga perkenalkan diri dulu. Ini adalah model poster kita yang luar biasa. Nah, ini Assalamualaikum orangnya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih perlu Sivi enggak? <laughs> Nama? Nambah, <laughs> Nambah umi tadi. Nambah umi? Oh enggak usah. Oh, enggak usah. <laughs> Nama aja. Oh, iya. Nama, alamat... Baik. Nama Instagram, saya, Asep, alamat di cikalong Tan. Instagram ada? Ada Instagram nggak? Ada. Oh ada? Asep baik ya. Asep baik ya. Woi ada ini. Woi, semoga Allah. Dia dapat dari mana nih? Serius eh? Woi. Bener ya? Ini totalitas ini namanya demi dakwah. Luar biasa. Berbagi pengalaman, nih by the way ya, uh, Asep uh, ini, status? Istri punya satu. Ragu-ragu oh. <laughs> gitu jawabnya. <laughs> datang gak? Engga sih. Oh untung Baan. gak datang <laughs> pantasan ragu-ragu jawabnya. Istri udah punya anak? Punya satu. Nikah di usia? 23. 23 tahun? Yang di atas 23 tahun belum nikah. Nih ya, contoh. Apa tadi? Nekat or fate. Jadi nekat or fate ini bukan cuma sekedar bahasa poster, tapi Mang Asep udah membuktikan sendiri. Dulu nikah usia 23 ya. Iya, nekat. Pas nikah itu udah kerja belum Mang? Udah sih. Terus nekatnya di mana? <laughs> Kalau udah kerja mah udah nggak nekat kado ya? Naikannya kalau nggak sekarang kapan lagi? Woi, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kapan-kapan, ya? <laughs> Terus ketemunya gimana? Memboleh cerita nggak? Gimana cara apa nembak atau apa gitu istilahnya? Langsung Soalnya bang. banyak yang belum tahu cara lewat sosial media atau to the point aja langsung ketemu. Oh dulu belum ada sih sosial media. Oh, belum ada sosmed ya. ya? Terus gimana ketemunya di mana? Di Alatif. Oh, belum belum kenal Alatif sih. Oh, belum kenal Alatif. Terus? Terus ketemu di studio karena sama-sama model <laughs> hmm. Ada pesan nasihat buat teman-teman biar segera hijrah status Ya modalnya ya nekat dan yakin juga perlu sih itu yang paling utama. Mm -hmm. Dulu juga saya nekat juga gitu kan. Mm -hmm. Saya terus kalau terus terang saya cuma punya uang dua juta rupiah. Oh cuma ya? Iya dua juta rupiah. <laughs> ya terus dua <laughs> juta rupiah cuma buat dia. Ah saya mah dulu ngutang <laughs> ya, Itu juga ngutang sih. Oh itu <laughs> juga ngutang, oh ternyata sama. Alhamdulillah ada yang mempercayai gitu. Oh udah lunas sekarang. Alhamdulillah udah. Ke istri. Tetangga sih. Oh tetangga. <laughs> ya merasa iba mungkin lah. <laughs> Terus pas ngelamar langsung diterima, nggak ada syarat-syarat yang? Enggak sih. Soalnya kan langsung ngomong ke calon istri bilang ke bapak hari ini atau malam kapan mau datang ke rumah sama orang tua? Oh, jangan kunci pintu. Ya, hmm. jangan dikunci. Terus datang sendiri sama keluarga? Sama keluarga. Oh, langsung pakai keluarga? Ya. Wah susah nolaknya ya kalau udah keluarga kali ya. Hmm. Nah itu satu, salah satu tips kalau mau datang dan nggak ditolak, persentase ditolaknya lebih kecil bawa bodyguard <laughs> bawa keluarga, bawa orang tua, ayah, ibu kalau perlu bawa ustadz, dan lebih susah lagi nolaknya tuh, karena ustadz punya banyak dalil jadi susah gimana mau ditolak entah kualat, daripada kualat kan mending terima aja terakhir satu lagi mungkin pesan-pesan atau nasihat buat teman-teman motivasi hmmm Kalau udah nikah gimana rasanya awal sekitar satu tahun pertama pernikahan atau mungkin seminggu pertama? Seminggu pertama Hari-hari e, tuh -hari terasa indah gitu Hari-hari <laughs> terasa indah Gak seperti ketika sendiri ya? Beda lah Bedanya gimana? Kalau tidur kan biasanya selimutnya cuman gitu aja ya ah. Ah. Sekarang baju ada yang nyuciin. Eh, oh, itu mau cari pembantu atuh. Kan cari istri. Ya gitu deh ya. Barakallah. Udah? Udah, sudah ya. Alhamdulillah, barakallah ya luar biasa. Mang Asep ini istrinya lagi hamil yang kedua. Usia kehamilan berapa, Kang? 4 bulan. 4 bulan. Yang pertama anak laki-laki perempuan? Perempuan. Sekarang udah USG belum? udah belum belum ya jadi mudah-mudahan mau laki-laki lagi laki-laki eh, atau perempuan lagi ah, nggak sih nggak mau ngirim ke sana ke sini soalnya dulu pas pertama pas istri ngakhirin saya nungguin jadi nggak hmm. berpikir mau perempuan atau laki-laki ya, amat ya, ya. lancar gitu oh jadi pas nggak mau USG juga ya hmm, belum sih belum berarti nggak nyiapin atau nyiapin dua nama berarti ya ya masya allah kalau persiapan kayak uh, ini barang-barang bayi baju kalau belum tahu laki-laki perempuan -laki gimana ada bayi ada yang pink sih. ada yang biru gitu ya Hah? yang umum aja lah. yang umum <laughs> <laughs> yang umum putih gitu ya. ya masya allah luar biasa kita doakan bersama-sama mudah-mudahan anak Mang Asep lahir dalam keadaan selamat begitu juga ibunya jadi anak yang soleh soleha dan mudah-mudahan kalau gara-gara poster yang mengasap jadi modal di sini menginspirasi banyak teman-teman datang menjadi amal jarihan insyaallah. Amin. Barakallah. Enggak usah sedih, Mang. <laughs> <laughs> ya, makasih Mang Asap. Uh, eh, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tuh pas saya <coughs> dapat uh, kesempatan untuk Berbagi pengalaman dakwah dengan teman-teman di kediri. Pulangnya saya mampir di Jogja. Terus uh, sampai di Jogja tuh kita cari-cari oleh-oleh, belanja gitu. Udah semuanya dibelanjain, tiba-tiba istri saya ngeletuk bilang, manggilnya apa ya? Istri saya manggil saya tuh. <laughs> Manggil saya tuh uh, Albi, Albi itu kalau dalam bahasa Arab, Albi artinya my heart. Iya. Yeah. <laughs> Manggil saya my heart. Dia bilang hatiku sih. Dia menganggap biasa aja lah ya. <laughs> eh, cari dong itu baju batik. Buat apa kan saya dari dulu mah nggak terlalu nggak pernah malah pakai baju batik. Terakhir kali saya pakai baju batik itu. Waktu Musa Bakoh masih anak-anak dulu, itu juga karena dikasih seragam dari masing-masing kafilah, dikasih baju batik. Sejak saya ke Mesir, saya udah gak pernah pakai batik, gak pernah pakai sepatu. Terakhir kali saya pakai sepatu itu SMA. Jadi lulus SMA, saya gantung sepatu. Artinya gak pernah lagi pakai sepatu. Baru pakai lagi sepatu kemarin 2 tahun yang lalu dan itu juga canggung banget, gatel-gatel kaki saya. Aneh gitu kok kalau dipakai sepatu, biasanya pakai sendal biasa. Nah kemarin istri saya nyelotuk bilang cari baju batik buat apa buat teman-teman yang di Bandung maksudnya biar mereka mengundang kamu untuk mengisi hutbah nikah. Yeah. Jadi saya sengaja beli dua helai baju batik nih nunggu teman-teman di sini kapan nikah? <risas> Nia ya, buktinya ya saya emang nggak cuma ngebully tapi saya juga berdoakan saya juga serius saya juga udah siap-siap kalian siap-siap mencari pasangan siap-siap menerima unda undangan. Dan siap-siap juga ngedoain barakallahu lakuma wabaraka alaikum wa jama'abainakuma fi khair. Mudah-mudahan semakin dekat waktu kita mendengarkan doa itu dalam hidup kita insyaAllah. Allah. Oke, okay. <tuh> selesai pembulian. Sekarang masuk materi. Saya malam ini enggak mau ngebuli lagi insaf. Kita membahas tentang nekat atau iman, atau uh, belief, atau faith. Kalau dalam bahasa yang lain bisa dibilang nekat atau tawakal ya Nah banyak orang yang gak bisa ngebedain Mana tindakan yang nekat Dan biasanya berujung konyol Mana tindakan yang tawakal dan gak mungkin sia-sia Baik itu dalam pekerjaan Dalam pernikahan Dalam mencari sekolah dalam mencari kos-kosan, dalam membeli barang, dalam hidup, dalam apapun, gimana cara kita membedakan bahwa ini nekat nggak ya? Kalau terlalu nekat bahaya juga. Kecuali nekat dalam makna yang pernah saya bahas, yaitu nekat karena tawakal. Malam ini kita pengen ngebedain mana nekat, mana tawakal, mana yang konyol, mana sia-sia, mana yang berpahala, mana yang diridoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan demikian Kenekatan kita bukan kenekatan yang hanya menghabiskan usia kita sia-sia Bukan nekat untuk hal yang uh, nothing gitu Tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia Tidak juga mendapatkan kebaikan di, di akhirat Itu banyak sekali orang yang nekat kayak gitu Kayak misalnya contoh nekat di zaman dulu Nekatnya Ikrimah bin Abi Jahal Teman-teman Tahu Ikrimah bin Abi Jahal Pernah baca biografinya Ikrimah bin Abi Jahal ini Adalah Jagar Mekah Yang paling nekat sebelum masuk Islam Pokoknya dia Kalau udah ribut sama orang itu Udah bunuh-bunuhan Sama seperti Khalid atau Umar Cuman kalau Khalid dan Umar Mungkin terkenal lah Mereka mah kuat Kalau Ikrimah tidak sekuat Khalid Tidak sekuat Umar yang lebih yang kuat dari dia itu adalah kenekatannya. Dia re, berani mah, berani mati orangnya, enggak mikir panjang. Lalu setelah dia masuk Islam, akhirnya kenekatannya itu dia gunakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu peper, peperangan, kaum muslimin melawan pasukan Persia, kaum muslimin mengalami hampir mengalami kekalahan karena jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada pasukan Persia. Akhirnya ketika kaum muslimin terdesak, Ikrimah bin Abi Jahal berdiri di atas batu dan berteriak mengatakan, Wahai kaum muslimin, siapa dari kalian yang mau berbayat mati dengan saya? Bayat mati, artinya tidak mungkin hidup. Siapa di antara kalian yang mau berbayat mati dengan saya? Maka siapa yang mau berbayat mati dengan saya Kita akan terobos barisan musuh Untuk membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin Kita akan obrak-abrik tuh barisan musuh yang sangat kuat Tetapi resikonya tidak ada satupun dari kita yang akan selamat Jadi ini benar-benar e, kayak adegan bunuh diri Dan ini menjadi dalil dari para ulama di Al-Azhar Bolehnya istishad Istishyad itu bom bunuh diri Dengan syarat bukan di negara yang aman seperti Indonesia Misalnya seperti orang-orang Palestina Yang terdesak oleh pengepungan Israel Dan mereka tidak bisa makan Tidak bisa berobat bagi yang sakit Dalam kondisi yang tertekan Akhirnya ada yang jadi relawan Ingin melakukan aksi bom bunuh diri Di tentara musuh Maka para ulama al-Azhar memfatwakan itu halal Dalam kondisi peperang tapi kalau kondisi seperti di Indonesia enggak boleh karena tidak ada perang dan tidak ada musuh yang menyakiti kita untuk kita sakiti balik atau untuk kita serang balik. Akhirnya Ikrimah mengumpulkan kurang lebih 100 pasukan berkuda dan mereka semuanya sudah berbaikat akan mati bersama Ikrimah. Jadi sudah enggak ada niat untuk balik dalam keadaan selamat. Meluncurlah mereka 100 pasukan berkuda untuk mengobrak-ngabrik barisan musuh dan tidak ada satupun dari mereka yang kembali dalam keadaan selamat, termasuk ikrimah. Ini kenekatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bagaimana caranya kita punya keberanian seperti ini? Bukan untuk berjihad yang sifatnya perang. Mungkin alhamdulillah di Indonesia tidak ada peperangan, tetapi nekat dalam makna tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita berani mengambil keputusan-keputusan yang orang lain takut. Kadang keluar dari sebuah pekerjaan yang syubhad atau haram. Kadang kita tidak mau mengambil sebuah proyek yang kita ragu-ragu kebenarannya. Atau ada korupsi segala macam. Kadang mungkin juga dalam masalah uh, pelajaran misalnya. Nekatnya adalah kita berani mengambil sebuah mata kuliah atau fakultas yang mungkin bagi orang lain, ah oh, gak mungkin lo bisa lulus di situ. Sama kayak saya dulu nekat, pengen belajar di Al-Azhar. Walaupun secara logika kayaknya enggak mungkin saya sampai ke luar negeri apalagi Mesir dengan kondisi keluarga saya yang miskin. Bahkan dulu saya punya cita-cita. Cita-cita saya sejak kecil kalau ditanya orang, "Dek, cita-citanya apa?" rata-rata anak kecil mah jawabnya dokter, ya, presiden. Saya cita-citanya pengen jadi imam Masjidil Haram. Cita-citanya apa, Dek? Pengen jadi imam Masjidil Haram. Hah? Masjidil Haram yang mana tuh? Saya enggak ngerti orang Indonesia. Ah, itu yang Mekah itu yang Syekh Sudais Oh gitu ya mudah-mudahan dikabulkan Alhamdulillah ya Ternyata jadi masjid imam masjid Al-Latif Tapi ternyata cita-cita itu tercapai Saya pernah beberapa kali menjadi imam masjid haram Makmumnya jamaah umroh <laughs> Tapi kan imam juga kan di dalam masjidil haram dengan makmum jamaah umroh artinya cita-cita saya sudah tercapai Walaupun bukan imam utama tetapi pernah ngimamin sholat di dalam masjidil haram Ini artinya gimana caranya kita berani punya cita-cita yang tinggi Berani untuk berspekulasi karena Allah Berani untuk sedikit nekat karena Allah Termasuk dalam urusan menikah Saya yakin, saya yakin teman-teman mah udah, nek, udah nekat. Tinggal nunggu takdir ya. Nekatnya saya yakin udah. Bukti nekatnya datang ke sini nih ya. Datang saya pengen dapat motivasi nikah lagi nih. Udah nekat banget pengen nikah. Yang di atas juga udah nekat banget nungguin. Pokoknya siapa yang datang pasti saya terima. Ternyata yang datang cewek gitu. Enggak. Siapapun yang datang saya terima. Mau dia beratnya apa, tingginya 170 atau tingginya... Satu meter kurang sedikit misalnya ah Terima aja lah ya Udah umur segini juga mau nunggu apa lagi Misalnya ya saking udah ne, nekatnya Tetapi gimana caranya Nekat kita ini adalah nekat Yang insyaallah Allah bantu Dan tidak menjadi sia-sia Sebelum kita membahas itu Saya pengen sharing sebuah Kisah Tentang seorang ulama ehm, Ada seorang ulama Selalu berdoa kayak gini, Allahumma rizukni kamar tarzukul uh, tarzuku bugos Ya Allah beri saya rezeki Sebagaimana engkau memberi rezeki bugos Bugos itu burung gagak yang masih bayi Itu namanya bugos Kalau sudah menjadi gagak yang sudah dewasa Itu namanya gurob Itu gagak yang sudah dewasa Kalau gagak yang masih kecil Itu namanya bugos apa warna burung gagak? Hitam ya. Nah, ya Allah beri saya rizki seperti Engkau memberi rizki seekor burung, yaitu bayinya gagak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan hadis tentang burung ini. Kata Nabi, seandainya kalian berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kalian rizki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Kalau kalian bertawakal, berserah diri kepada Allah haqqa tawakkuli dengan sebenar-benarnya, maka la razaqakum kama razaqat kama razaqat thayr, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Apa maksud seperti memberi rezeki kepada burung? Kayak gimana sih? Allah memberikan rezeki kepada burung Ternyata saya baru ngerti Maksud memberi rezeki kepada burung itu Dari kalimat ulama ini Ya Allah beri saya rezeki Seperti engkau memberi rezeki kepada Seekor burung buhos atau Anaknya burung gagak yang masih bayi Kayak gimana caranya Teman-teman ternyata Burung gagak itu Ketika dia menetaskan telur Bayi yang keluar itu warnanya bukan hitam Tapi putih Karena bulunya belum sempurna, sehingga dia berwarna putih. Karena bayinya berwarna putih, ibunya tidak menerima bayi itu. Karena ibunya tidak mengenal, kok beda nih? Saya gelap, kok kamu terang gini anak siapa? Kan bahaya ya, ternyata anak tetangga. Nah, akhirnya ibunya tidak nerima karena tidak mengenali anaknya yang berwarna putih, sedangkan induknya berwarna hitam. Akhirnya karena ibunya tidak menerima kenyataan, Ibunya pun pergi ke pohon yang lain dan memantau anaknya dari kejauhan dan tidak diberi makan karena tidak, tidak dianggap anaknya, enggak kenal gitu. "Lo siapa?" gitu. "Hah? Anaknya emak." gitu kata dia. "Hah? Emak, mama." gitu. "Lo manggil aja udah emak." Katanya kayak, bukan anak gua nih." gitu ya. "Eh, iya, mama." gitu. "Eh, bukan Umi." Jadi ikhtilaf pemanggi, pemanggilan. Ini si anaknya uh, burung Ternyata beda warna. Sehingga ibunya pergi ke pohon yang lain dan memantau anaknya dari kejauhan. Karena dia tidak mengenali anak itu. Jadi kayak orang yang heran gitu ngeliatnya. Heran aja ngelihat bayi burung yang warnanya putih. Ini gagah gak ya, gagah gak ya. Dan ternyata setiap gagah kayak gitu tuh. Jadi ini ada kayak apa? Uh, tidak menerima berjamaah. Jadi semua ibu, ibu ibu gagah gitu, ibu buros tidak menerima anaknya ketika baru lahir. Itu sudah menjadi kodarul, kodarullah kayak gitu sunatullah. Kalau kita kan sunatullahnya pas lahir disyukuri ya. Jadi ada sunnah kalau ada kelahiran kita mengucapkan tahniah. Mengucapkan kalimat uh, selamat. Selamat ya barakallahu fi maulud mungkin. Atau selamatnya supaya anaknya jadi seperti ayahnya gitu ya kata ibunya jangan jangan seperti ayahnya justru saya berdoa jangan seperti ayahnya sama sekali ya Allah aku berlindung kepadamu dari ayahnya misalnya didoain lah ya minimal didoakan kalau di kita mah kalau manusia ketika anak lahir orang tuanya menerima itu sunatullah sehingga kalau ada yang tidak menerima bayinya berarti tidak sesuai dengan sunat sunatullah kalau burung gagak sunatullahnya tuh nggak nerima begitu abainya lahir oh Kok gini ya, pergi aja ah. Pasti bukan anak saya nih Tahu anak siapa dititipin ke saya Nyari gitu, terus lihat dari kejauhan Beberapa lama, beberapa minggu Bahkan beberapa bulan Tidak diberi makan Terus gimana makannya Sedangkan bayi ini, bu ini Tidak mampu terbang, bahkan duduk aja Atau berdiri aja gak mampu, masih nge -nge -nge gitu Pemper saja bisa digantiin kan Coba gimana tuh Gimana dia merawat diri sendiri sementara dia masih ba bayi Gimana cara dia makan Ternyata ini miracle, ini amazing banget Allah subhanahu wa ta'ala memberi dia rezeki makan Dengan cara mengeluarkan lendir dari tubuh bayi ini Yang bau lendir itu akan membawa, membuat serangga-serangga tertarik dan datang ke sarangnya Kayak gitu cara Allah memberi rezeki Dikasih lendir yang punya bau aroma tertentu Yang membuat serangga senang Sehingga serangga-serangga datang ke sarang itu Dan serangga inilah makanan bayi buos Makan terus Setelah udah tumbuh Semakin dia tumbuh Maka aroma dari tubuhnya berkurang Semakin tumbuh warnanya semakin gelap Semakin hitam Ketika warna tubuhnya sudah semakin hitam Dan sudah Uh, jelas, akhirnya ibunya yang mengamati dari kejauhan datang ke sarang itu dan mengatakan, oh benar lo, anak gua. Dia untung nggak bilang kemana aja selama ini. Sekarang nggak kuat. Wah, saya kutuk kamu jadi kayu, gitu kan ya? Atau saya kutuk kamu putih lagi. <laughs> ini sih mau juga dikutuk biar putih. Gak nyambung. <laughs> Ya, oh ternyata ini anak saya nih. Nah, ibunya datang. Sejak Bugas ini sudah berwarna hitam, sudah keluar bulu-bulunya dan sudah dikenali oleh ibunya, maka aroma tubuh di tubuhnya itu sudah menghilang dan sejak saat itu serangga tidak datang lagi ke sarang itu karena dia sudah diberimakan oleh ibunya. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada hambanya Coba teman-teman buka Al-Qur'an untuk membuktikan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin membiarkan hambanya itu hidup tanpa dirawat oleh Allah Surat Hud Surat 11, surat Hud ayat 6 Surat Hud, surat 11, ayat 6 Aku bertawakal kepada Allah dari syaitan yang mengutusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mindah. في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها Kullum fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu hewan melata pun di muka bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Dan dia tahu tempat berdiam binatang itu Dan tempat penyimpanan rezekinya Sesungguhnya Semua tertulis di dalam kitab Lawul Mahfuz Apa maksud dari ayat ini? Tidak ada satupun Makhluk yang ada di muka bumi Tidak ada satupun Sampai yang dabatin Yang berjalan dengan perutnya Yang jalannya itu pelan Kayak siput, jalannya pelan banget Atau yang bahkan Lemah sekali, tempat dia tinggalnya aja kena angin langsung rusak seperti laba-laba Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini Illa Kecuali Allah pasti menjamin hidupnya Jadi sebagaimana Allah telah memberi kita kehidupan Begitu juga Allah menjamin bagi kita kehidupan itu Tidak mungkin Allah membiarkan kita terlantar dan kelaparan Tidak mungkin Semuanya sudah ada di dalam aturan Allah subhanahu wa ta'ala Ini namanya faith Sehingga kalau kita percaya Kalau kita yakin bahwa Allah lah maha pemberi rezeki Hidup kita itu ada di dalam genggaman Allah Harta kita itu ada di dalam tangan Allah Cuman belum dikasih semuanya kepada kita Terus kenapa kita menjadi khawatir? Kenapa kok kita jadi galau? Kenapa kita galau soal rezeki? Kenapa kita galau untuk bisa Memberi makan istri kita Nanti saya kasih makan apa Kenapa kita galau bahwa Anak kita tidak bisa dikasih makan Oleh menantu kita Nanti dia ngasih makan apa buat anak saya Kenapa kita galau tidak bisa memberi makan Anak-anak kita Kalau punya anak sekarang terus kita masih makan apa Orang kita hidup juga susah Ini karena kita kurang belief, Kurang faith, kurang percaya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Allah mengatakan Jangankan manusia dabah Hewan yang lemah yang berjalan di atas perutnya saja mereka Allohuhiroskuha Allah menjamin rizkinya sehingga agak heran kalau ada mertua yang menolak lamaran seorang laki-laki yang baik hanya gara-gara pekerjaannya tidak berkenan di hati mertua ini ini mengherankan apa pekerjaannya pengusaha pak pengusaha yang gimana maksudnya ya jualan maksudnya oh jualan di mana di pasar jualan apa jualan bawang misalnya ya wah pengusaha bawang ya ada yang pengusaha minyak, jual minyak pembensin yang sekarang itu yang ada di ganggang -gang, gitu kan ini namanya pengusaha mie, minyak saudagar minyak, kayak di timur tengah kerjanya apa? S saudagar minyak pak pede gitu ya, wah saudagar minyak di Dubai maksudnya? enggak, di Cianjuang oh, <laughs> kirain di Dubai Gara-gara nah, itu akhirnya berubah pikiran Duh gimana ya anak saya nanti makannya Apalagi sekarang biaya segalanya udah naik mahal apa, Biaya rumah aja ngontrak aja mahal Listrik juga dan segala macam Kalau ini masih menjadi penghalang menikah Baik kita yang mau menikahi atau perempuan yang dinikahi Atau orang tua yang anaknya akan dinikahkan Berarti kita kurang percaya dengan surat Hud ayat 6 Allah rizqha Allah yang menjamin rezekinya. Sehingga kalau ada calon mertua yang nanya kayak gitu, seperti yang saya pernah bilang, e, "Kamu kerjanya apa? Berdoa, apa? Hah? Maksudnya, kan rezeki kita ada tangan Allah, Pak. Jadi kalau saya mau makan, saya minta kepada Allah. Kalau istri saya lapar, saya minta kepada Allah. Wah, ini sebaik-baik pekerjaan adalah berdoa, berdoa. Tuh. Pekerjaan berdoa, berdoa soal ternyata dia kerjanya misalnya di perusahaan apa? Ternyata dia pegawai negeri, ternyata dia pe, pengusaha properti, itu mah nggak usah disebut. Walaupun punya, tapi bilang dulu kerjanya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjamin rezeki saya. Walaupun kita pengusaha properti, kalau Allah menahan rezeki kita, nggak ada yang bisa memberikan kepada kita sebutir beras pun. Ini namanya faith beriman kepada Allah. Oh ya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tentang fate dan nekat ini setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu ta uh, kita tadi membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Mahakuasa menjamin ...rezki hambanya... ...dan mendengarkan doa-doa kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa... ...ada hal yang sulit bagi Allah. Kalau sesuatu itu sulit buat kita... ...belum tentu itu sulit buat Allah. Bukan belum tentu, pasti itu gak sulit buat Allah. Sampai para ulama menganalogikan tuh gini... ...bagi Allah... Memberi rezeki sebanyak apapun kepada semua hambanya Itu lebih ringan daripada seorang yang punya harta yang berlimpah Ngasih uang hanya sekitar seribu rupiah Ini misalnya nih Kita minta duit ke seorang laki-laki Kaya raya bahkan terkaya di di Indonesia misalnya Dia punya mall, dia punya hotel, dia punya perusahaan-perusahaan minyak, dia punya pulau bahkan, dia punya jalan tol, kaya banget. Mungkin penghasilan dia, profit dia dalam sebulan itu udah puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Saking kayanya, sampai enggak, udah enggak kehitung lagi lah saking banyaknya hartanya. Pajaknya aja mungkin berapa puluh tahun gaji kita, itu pajak yang dia keluarin setiap tahun, itu berpuluh-puluh tahun gaji, kita. Orang kayak gitu Tiba-tiba kita datang minta Pak saya minta uang seribu rupiah Kira-kira buat dia berat gak tuh seribu rupiah Berat Soalnya gak ada uang receh <tuk> Nyari seribunya tuh berat <tuk> Kalau nyari seratus ribu mungkin bisa Nyari seribunya tuh susah Artinya bagi dia seribu rupiah itu ringan banget gak, Kayak gak ngasih gitu Kayak gak ada yang berkurang Seribu rupiah bagi dia Sama sekali tidak mengurangi hartanya Sama sekali jadi enggak, aduh berkurang. Eh, uang saya seribu gara-gara diminta dia. Kan enggak mungkin ngomong gitu kan. Pak minta, saya minta uang seribu rupiah. Seribu rupiah. Oh, buat apa? Nanya gitu buat apa? Saking beratnya ngeluarin uang seribu. Enggak mungkin saking ringannya jadi seribu rupiah. udah, ini ambil aja. Itu juga kalau ada di saku dia saking. Banyaknya harta. Maka Allah memberikan semua keinginan hambanya. Langit bumi dikasih semuanya. Itu lebih gampang buat Allah Lebih ringan buat Allah Daripada laki-laki kaya tadi Ngasih cuma seribu rupiah Kalau dalam bahasa Hadis Qudsi Seandainya kalian semuanya Baik jin ataupun manusia Hewan ataupun tumbuhan Yang awal dan yang akhir Dari Nabi Adam sampai hari kiamat Berkumpul Lalu semua kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabbi Semuanya mengatakan Ya Rabbi serentak tuh Semuanya berdoa Ya Allah ilahi Semuanya mengeluh kepada Allah Semuanya mengadu kepada Allah Semuanya curhat kepada Allah Semuanya ngomongin masalahnya kepada Allah Dan meminta jalan keluar Meminta rizki, meminta harta Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semuanya Sesuai dengan permintaan mereka Semua yang Allah berikan itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Kecuali hanya hanya seolah-olah seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke laut. Cuma segitu. Saking ringannya Allah menolong hambanya. Semuanya serentak dari ujung uh, bumi sampai ke ujung langit. Dari Nabi Adam sampai kepada hari kiamat. Manusia dan jin minta apapun kepada Allah. Allah kasih semua yang diminta dikasih. Itu pun tidak mengurangi harta Allah Kecuali hanya seperti Setetes air dari ujung jarum Yang dicelupkan ke laut Sehingga kita gak boleh Sama sekali suuzon kepada Allah Kita harus yakin Bahwa kalau ini karena Allah Udah belajar Mantep nih Masalahnya cuma satu Mengubah nekat menjadi tawakal Faith, belief Cuma masalah niatnya Karena apa nih Bekerja, mencari pekerjaan karena apa? Kalau karena Allah, udah. Gak usah khawatir. Kita misalnya belajar karena apa? Karena Allah, gak usah khawatir. Mau dia keluar negeri, mau di dalam negeri, mau di kutub. Pokoknya kalau karena Allah, udah. Allah yang menjamin. Siapa yang melakukan sesuatu dengan nama Allah, maka Allah terlibat di dalamnya. Dan Allah sebaik-baik yang terlibat di dalam satu urusan. Libatin Allah. Sudah seberapa dalam kita melibatkan Allah dalam urusan kita? Sudah seberapa dalam kita melibatkan Allah dalam pernikahan kita? Apakah kita melibatkan Allah hanya ketika mencari jodoh, setelah menikah tidak lagi melibatkan Allah? Sudah seberapa dalam? Karena kalau kita melibatkan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita hal-hal yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Saya kalau saya renung-renungkan ya. Saya ini sebetulnya termasuk orang yang beruntung nikah sama istri saya. Kalau dia gak tahu untung apa rugi gitu nikah sama saya. Kalau saya mah beruntung, beruntung nikah sama dia. Dan saya mah ngomong gini orangnya ada soalnya. Gak jujur, jujur ya. Hai. Kepada istri saya yang di belakang. Nih, saya tuh ngerasa beruntung nikah sama dia, kenapa setelah nikah saya baru nanya-nanya. Kayaknya saya banding-bandingin kita nih gak sekufu, gak selevel. Dia mah oriental banget, cewek korea gitu yang berhijab, saya mah orang Madagaskar yang dipakein. Sorban ya. Soalnya keturunan orang tua saya tuh campuran antara Afrika sama India, kan orang Aceh mah campuran. Ada yang matanya biru gitu yang di daerah Melaboh Aceh Barat itu Portugis. Ada yang murni e, Arab banget, Arab banget. Kalau saya saya perhatiin ayah saya, kakek saya ini kayaknya ada yang mirip India, ada yang mirip Afri Afrika. Jadilah ini. Campuran antara benua Afrika sama orang-orang India. Hidungnya India, kulitnya agak-agak mirip Madagaskar. Makanya pas di Mesir temen yang paling banyak dari Afrika yang solmetan sama saya itu Madagaskar sama Kongo. Dan namanya uh, Triple H. Hanan, Harun, uh, satu lagi, lupa eh <laughs> Soalnya mereka mah di Afrika gak ada sosmed. Jadi saya nyari-nyari ngepoin yang namanya Harun mana? Harun Madagaskar. Gak ada Harun Madagaskar, Harunnya macam-macam, ada Harun apa Mesir gitu ya. Yang keluar banyak tuh malah Nabi Harun, kisah-kisah Nabi Harun. Wah kan ini nih, cara carinya Harun Madagaskar. Oh Hasan satu lagi, Kongo. Dia kalau memperkenalkan diri, Hasan Kongoi Demokratia kata dia, pakai bahasa Prancis karena orang Kongo bahasanya Prancis. Artinya tadi saya membandingkan kayaknya nih, apa ya kelebihan saya kok dia kelepek-kelepek gitu sama saya. Cik. Kalau ngandalin fisik mah, dah gini, agak-agak eksotis. Ye. Maksudnya gak putih. Ngandalin fisik, enggak. Ada yang ketawanya ngenyak gini. Eh. <laughs> Bahagia banget dia. Ya. <laughs> Bahagia gitu ketawanya. Nah, Terus pas sudah nikah, saya nanya. Emang kamu ngeliat saya apanya? Kalau uh, ustadz kan bukan kriteria yang paling ini gitu ya karena banyak juga yang bukan ustadz tapi orang soleh, ustadz juga belum tentu soleh. Kalau kata dia sih ini jujurnya, kamu mah bukan kriteria saya, wah itu mah paling ah, kamu bukan kriteria saya. Loh terus kenapa diterima? Banyak alasan, satu, saya takut dengan orang Sumatera cenah, soalnya kasar-kasar. Kalau ngomong to the point, blak-blakan gitu, kan saya mah udah lama di Bandung, Bahasa Sunda juga udah bisa walaupun gak berani ditampilkan pakai bahasa tulis aja. Oh terus alasan kedua kenapa <coughs> kok gak kriteria dia banget. Pertama orang Sumatera, kedua mungkin takut juga dengan Ustadz. tahu kan kenapa? Nah itu, <laughs> wah kamu Ustadz. kalau Ustadz mah kan banyak yang percaya Ustadz mah insya Allah soleh. Semuanya pengen sama Ustadz kan jadi bahaya kan ya lebih rawan lah gitu ya. Ditambah lagi dalilnya banyak Surat An-Nisa ayat kedua tuh Susah ustad Bukan kriteria aja banget Ustad lagi yang kedua Yang ketiga apa? Yang ketiga mungkin masalah usia juga gitu Terus apalagi lah beberapa kriteria Banyak ternyata lama-lama Terus kalau saya gak kriteria kamu banget Terus kenapa mau diterima? Bahkan udah banyak yang datang ke dia itu ditolak Pas saya kepoin yang datang, namanya siapa? Saya ingat langsung cari instagramnya. <SILENGALAN> Pengen ngebanding-bandingin gitu. Saya, apakah lelaki juara atau enggak gitu, nyari instagramnya. Pas lihat, wah keren juga nih yang datangnya. <SILENGALAN> Rata-rata yang datangnya putih-putih. Mungkin saya yang unik kali ya. <SILENGALAN> biasa, kalau putih mah biasa, jadi yang eksotis mah jarang. Mungkin saya karena unik, eksotis, jadi keterima. Saya yang lihat wah lebih keren dari saya secara eh, pekerjaan lebih mapan dari saya. Kemudian secara eh, apa keturunan juga kayaknya nyambung nih sama-sama orang Sunda. Kalau mau ngabodor, heroi tuh nyambung gitu. Wah kayaknya kok dia nggak ketolak? Yang ini ketolak ada dokter, ada pengusaha, ada pejabat, ada macam-macam tuh. Kok ketolak semua? Ternyata rahasianya. Mungkin mereka datang ngandelin semua itu, saya mah datang ngandelin Allah Subhanahu wa taala. Pas saya bilang, jadi sebelum saya datang saya pelet dulu pakai doa. Ya waduh, ya waduh. Huh, gitu ya. <laughs> Udah langsung, <"Wa>, apa nih? Tiba-tiba <laughs> langsung nerima. Pokoknya pakai dalam tanda petik peletnya itu berharap kepada Allah. Yang mustahil aja bisa. Jadi kalau sekarang saya ngerasa kayaknya nih saya orang yang sangat beruntung bisa ngedapatin cewek Korea yang berhejab Itu gara-gara mungkin menggunakan kuasa langit Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak balikan hati Baik hati orangnya atau hati e, mantannya atau hati orang tuanya Hati mantannya apa biar gak balik lagi Udah aja pergi-pergi aja deh Allah balikin hatinya gak usah deket-deket loh Gitu udah ada hamba gua nih kanan atau kiri. <SILENCIO> Ini ya teman-teman. Jadi ngandelin Allah. Kalau kita makin kuat mengandalkan Allah, makin mudah urusan kita. Masalahnya yang kita belum terlalu paham, mungkin gimana sih cara ngandelin Allah? Ya kita pengen nih mengandalkan Allah, tapi caranya gimana? Satu caranya selalu niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita meniatkan sesuatu karena Allah, innamal a'malu bin niat. Maka nanti kalimat berikutnya, famankanat hijratuhu ilallahi warasuli, fahijratuhu ilallahi warasuli. Siapa yang melakukan sesuatu karena Allah dan Rasul pasti akan ditolong oleh Allah dan sampai kepada Allah. Ini artinya kita libatkan Allah dengan niat. Ah, saya menikah karena ingin, uh, misalnya supaya halal hubungannya. Supaya saya bisa meninggalkan dosa-dosa Supaya saya tidak lagi terkena fitnah akhir zaman Supaya, supaya, supaya Karena menjaga, di, menjaga diri Perempuan menjaga ifahnya Laki-laki juga menjaga dirinya Seperti Yusuf, seperti Yahya dan yang lainnya Kalau kita niatkan karena Allah Allah mudahkan Kedua, saya pengen menikah Kalau karena Allahnya Pengen nanti di akhirat Ada yang menyambut saya di pintu surga jadi begitu kita masuk pintu surga, dia udah duluan, dari tadi ditungguin kemana aja sih, yeah. oh enggak tadi mah banyak yang dihisap sih, hisap apa, kan e, akang mah orang kaya gitu, masih sombong depan pintu surga. <giranya> gak jadi masuk ya, kan gak boleh masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong sekecil, zarroh, jadi gak mungkin adegannya kayak gitu. Wah kangen. Oh 500 tahun gak ketemu. Ya kemana aja. Ya saya soalnya di timur kamu di barat. Akhirnya kita ketemunya di pintu surga. Terereng gitu ya lari gitu. Hujan-hujanan. Ini ya ada jadinya. Ini supaya niatnya nanti di surga juga kita udah punya pasangan. Daripada di surga masih apa? Ta'aruf-ta'arufan kan ya? Sudah ta'aruf dulu. Ini malaikat apaan tuh? Sivi saya itu oh ya dikumpulin oh malaikat eh ini si fi si siapa yang mau nih <laughs> kan susah mending di di dunia dulu walaupun di surga pasti Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin membiarkan kita hidup sendiri surga pasti ada pasangan cuman kalau gak nikah di dunia nikahnya di surga kalau ternyata udah habis jatahnya dari manusia dikasih dari yang la yamasuhunna apa la yamsasuhunna insungkobillahum walajan yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya yaitu Urus oh, lain yang bermata jeli namanya bidadari. Kalau bidadara saya nggak tahu hadisnya eh. Jadi kemungkinan nggak ada. Yang ada adalah laki-laki dunia-dunia yang nanti akan menjadi pangeran-pangeran surga. Dan di sana juga ada wedding. Nanti ada perwet, ada perwetnya tapi soleh ya syar'i gitu ya. Nanti yang jadi walinya siapa? Allah, Allahu walidin aamanu. Allah itu walinya orang beriman. Kalau sekarang kita susah nyari wali, kenapa nikahnya nikah lari kan? Susah nyari wali tu. Kalau di akhirat Allah yang nawarkan, biar aku aja yang jadi wali. Malaikat kalian jadi saksi ya. Ya, saya nikahkan hamba saya bernama Fulan, eh, Fulin binti Fulan dengan kamu dengan mahar satu istana atau satu uh, apa kerajaan di surga. Saya terima ya Allah. Apanya yang terima? Ya itu yang itu. Lupa namanya juga gitu ya. Saking bahagianya, saking berbunga-bunga. Ini kalau misalnya kita mengandalkan Allah, enggak usah khawatir. La tahzanu inna Allah ma'a mana. Jangan khawatir, Allah bersama orang yang niatnya karena Allah. Satu. Kedua, kalau kita pengen melibatkan Allah Pantaskan diri kita Selain niat, pantas pantaskan Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu Menolong hambanya Sesuai dengan usaha hambanya Untuk mendekatkan diri kepada Allah Siapa yang datang kepada Allah Sejengkal, Allah datang kepadanya Sehasta Siapa yang datang kepada Allah sehasta Maka Allah mendekat kepadanya Sedepa, siapa yang datang Dalam keadaan berjalan Allah datang kepada dia dalam keadaan berlari artinya Allah itu tergantung gimana usaha kita makin kita pantas makin kita soleh makin kita dekat sama Allah makin Allah mudahkan urusan kita karena tidak ada kemudahan di sisi Allah kecuali didapatkan dengan ketaatan kepada Allah jadi tidak mungkin kita dapatin kemudahan dari Allah itu hanya dengan berhayal Imam Hasan Al Basri dulu pernah ngelihat seorang anak muda jomblo lagi duduk di pinggir sungai ngelempar-lempar batu ke dalam sungai sambil bilang ya Allah nikahkan saya dengan bidadari nikahkan saya dengan bidadari jadi dia jomblo visabilillah tuh duduk samping sungai gitu benget Wajah, wajahnya lempeng gitu jomblo ini ciri-ciri jomblo nih kalau wajahnya udah gak lempeng udah ha -ha. Nah, ini udah gak jomblo berarti nih kalian masih Jam tuh, lempar-lempar nah, batu ke dalam sungai terus Imam Hasan al-Basri lewat nanya, Mabik Ma kenapa kamu kayak gini kenapa kamu mengucapkan ya Allah nikahkan saya dengan bidadari tapi sambil ngelempar batu ke, ke sungai kata Imam Hasan al-Basri mintalah dinikahkan dengan bidadari dengan beribadah kepada Allah dan perbaiki dirimu artinya dekatkan diri kepada Allah bukan cuma sekedar berhayal ngomongnya setinggi langit tetapi Hubungannya dengan Allah itu jauh sekali. Ya Allah tolong saya doanya tuh bagus, tetapi kehidupan dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wali bagi orang-orang yang dekat kepada dia. Wa mayyatakilah ya janganlahu makroja dikasih jangan keluar. Dekatkan diri kita kepada Allah. Tingkatkan kapasitas kita. Yang tadinya hafalnya Al Fatihah, Al ikhlas Al Falak Anas, hafal juz amah. Kalau misalnya ceweknya syaratnya, syarat suami saya, suami idaman, hafal Al-Quran, 30 juz, dia kasih syarat kayak gitu. Oh Neng, saya siap, siap 30 juz, siap. Tapi mulai hafalnya setelah kita nikah ya, ya gitu. <laughs> Jadi Neng yang yang mentasmi, kan enak tuh ditasmi sama dia, e, mau surat apa Kang, terserah Neng deh, gitu. Hah maksudnya, udah hafal semuanya, enggak maksudnya baru mau hafal surat, surat terserah Neng gitu, ya udah Kang surat ini aja Ar-Rahman. Wah, enak tuh Ar-Rahman. Fabiyayyi ala yarabbikumatukaziban. Jadi, Kang udah hafal Ar-Rahman kan? Udah makan nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Cukuplah ya Ar-Rahman gitu kan ya? Mau dustain yang mana lagi gitu? Udah. Oh, gitu ya, Kang. Ya minta Al-Muluk, minta Al-Kahfi, minta Yasin. Yang penting kita jangan salah faham terhadap Al-Qur'an. Neng mau udah hafal surat apa? Yasin. Inna lillahi wa inna. Yasin mah bukan surat untuk hanya orang mening meninggal ya. Jadi jangan asal disebut Yasin sama dengan kematian Enggak harus Kadang juga dibaca untuk orang meninggal Terutama ketika sakaratul maut Bacakan surat Yasin Karena hadis nabi Ikra'u surata Yasin ala mautakum Bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal diantara kalian Supaya memudahkan sakaratul maut Tapi yang udah ma mau meninggal nih ya Jangan orang lagi sehat-sehat Yasin -sehat. <tik> Kenapa lo? Hah, biar berkurang satu saingan gitu Dibaca ini Yasin kalau yang lagi sakarat doang Bacain gak ya, sih Kalau gak sakarat jangan Ciri-ciri uh, sakarat tadi tuh. Itu sakarat hati Sakarat perasaan Gak bisa move on Intinya <tuh> uh, Tingkatkan kapasitas kita Dan menghafal Al-Quran setelah menikah itu Seru Baca Al-Quran habis maghrib sampai ke isya Atau baca Al-Quran menunggu waktu subuh Baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang mat. Yang mana mat? Yang ini, tunjukin gitu ya. Oh, ini namanya mat gitu. Jadi banyak candanya daripada ngajinya. Canda aja, eh kita kok baru satu ayat ya? Ya akhirnya cari buruh tahsin aja deh. Enggak beres soalnya kalau berdua Ngafal Quran, setoran. Kalau perlu setorannya eh, yang satu ini perlu dibahas enggak ya? Saya pernah setoran, mendengar istri saya ngaji, apalagi kalau di perjalanan. Ngajinya Ya udah saya tidur aja dia ngaji. Yang kencang lagi dong suaranya, udah kencang kok. Berarti kurang dekat suaranya apa, apa wajahnya deketin lagi biar kedengaran, deketin deketin aja gitu ya. Biar oh ya udah kedengaran. <t> <gulis> Ini ngaji kalau udah menikah, kalau belum menikah ngaji aja sendiri sambil ngeliatin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak kon gak konsen, ngaji ngepoin ngaji ngepoin, gak selesai-selesai kan ya tapi kalau udah nikah gak perlu lagi ngepoin yang lain paling-paling ngepoin mantan, udah jadi apa sekarang gitu gak, gak, gak boleh ya nah, ini yang kedua tingkatkan kapasi, kapasitas yang ketiga, ini yang penting banget nih ada wasilah Allah subhanahu wa ta'ala itu mengirimkan kebaikan kepada hambanya itu pakai wasilah, kadang bisa langsung kadang lewat wasilah, wasilah itu apa? perantara Salah satu wasilah yang paling sering Allah turunkan kebaikan lewatnya adalah orang tua. Makanya hadisnya Ridho Allah ada bersama Ridho orang tua. Artinya Allah mau ngasih kebaikan keridhoan itu lewat orang tua. Tanya orang tuanya dulu Ridho enggak nih? Orang tuanya e, berkenan enggak? Orang tuanya merestui enggak? Orang tuanya puas enggak dengan bakti anaknya sehingga kalau kita pengen lebih banyak. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka carilah wasilah, salah satu wasilah itu adalah orang tua kita. Berbuat baik, mungkin kalau kita belum dikasih jodoh sekarang, Allah masih nyuruh kita untuk lebih banyak berbuat baik pada orang tua. Karena setelah nikah, pasti akan beda statusnya. Pasti, kalau kadang kita menemukan pasangan yang siap e, dengan kondisi orang tua kita, kadang tidak siap. Itu jadi polemik baru. Atau setidaknya sama-sama siap cuma kondisinya yang tidak siap Karena dengan masih merintis sehingga kita gak bisa lagi banyak ngasih ke orang tua kita Karena juga ada tanggung jawab keluarga Belum lagi kalau harus keluar kota karena mungkin tugasnya Tugas pasangan kita di luar kota pindah lagi dan seterusnya dan seterusnya Belum lagi nanti kalau kita punya anak Dan sekarang banyak orang ketika punya anak Ibu mertuanya atau orang tuanya menjadi orang tua asuh bagi anaknya atau bagi cucu orang ini ini yang terjadi sekarang. Sehingga sebelum kita dikasih anugerah jodoh, maka orang tua kita dulu yang kita coba all out habis-habisan berbakti pada orang tua. Masih ingat kisah Wais Al-Qarni? Kenapa doa dia enggak ditolak oleh Allah? Karena dia enggak pernah menolak panggilan ibunya. Wais, ya Ma, langsung. Enggak lama-lama Wais, Wais. Eh, Wais, mana sih? <laughs> nah. Enggak lama-lama kayak gitu Uwais langsung Ya mak langsung datang Buru-buru Bahkan dia mau ketemu Nabi aja Enggak mau Enggak jadi Gara-gara apa Gara-gara enggak -gara tega Ninggalin ibunya Sendiri Padahal pengen ketemu Nabi Seandainya Uwais ketemu Nabi Pasti Uwais sudah jadi golongan sahabat Tapi berhubung Enggak bisa ketemu Nabi Walaupun hidup sezaman dengan Nabi Namanya bukan sahabat Tapi tabiin Dan keutamaannya Walaupun enggak ketemu Nabi Nabi kenal dengan dia Sampai menyebutkan Khairu tabiin Uwais Sebaik-baik tabiin itu adalah wise dan menyebutkan ciri-cirinya Termasuk penyakit yang ada di perutnya Ini menunjukkan bahwa mulia sekali Anak yang berbakti kepada orang tua Apapun urusannya akan sukses Jodoh, pekerjaan, pendidikan Semuanya, dan yang paling penting Bahagia, karena doa ayah dan ibu Itu adalah kayak Mantra dalam kehidupan kita Benar-benar akan membahagiakan kehidupan kita Dengan seizin Allah Kalau gak ada orang tua, maka Carilah wasilah orang-orang yang disayangi oleh orang tua kita Keluarganya, paman kita dan seterusnya Atau wasilah yang lain orang soleh Sering-sering berkunjung ke orang soleh Orang soleh tidak harus selalu ulama Karena ada ulama yang soleh Karena ada juga yang bukan ulama tapi soleh Kita lihat secara zahir Oh uh, ini orang soleh melihatnya dari mana Dia orangnya ada as harus sujud gitu ya. Dia, Di jidatnya itu ada as sujud makanya kenapa saya selalu pakai kupluk, saya tidak mau riak menutupi atharus sujud <SILENCIO> Gak ada, <SILENCIO> jadi uh, ada atharus sujud oh berarti ini rajin tahajud nih, atau kelihatan orangnya tawadu, tetapi semua orang tahu bahwa dia itu orang solek, datang ke dia, ahli <kuh> doain saya ya, saya pengen nikah, oh ya udah ada calon, belum, ya udah saya doain, ya Allah beri dia calon. Sebelum nih nikah calon dulu. Ya Allah beri dia calon. Ya Allah mudahkan urusan dia. Ya Allah perkenalkan. Baru gitu. Lo ujung-ujungnya, "Eh, harus teringat. Saya punya adik," kata dia. Dia uh, hafizah belajarnya di Madinah dan sekarang mau pulang dia tapi enggak mau nyari-nyari orang yang Madinah atau Mesir. Pengennya yang di Indonesia biar biar sama-sama ada akhirat ada dunia," katanya. "Kayaknya kamu cocok dengan adik saya." "Oh, ya udah kenalin. Kenalin aja. Ujungnya pasti kenalin pakai cadar." "Wah, Takut, kenapa? Saya belum siap hatinya. Saya masih belum terlalu soleh. Justru kita cari yang kayak kamu yang merasa tidak soleh. Tapi udah soleh, sole paksa aja ujung, ujung ujungnya kenapa maksa ya pak? <laughs> Akhirnya marah ya, paksain. Padahal kita nolak secara halus. Mungkin gak ngeklik atau apa. Nolaknya secara halus. Intinya, ada aja jalan. Cari orang soleh, minta doa dari orang soleh. Kayak dulu sepupu saya tuh ada yang pas mau ikut uh, tes pegawai negeri datang ke kiai kiai pak kiai saya mau ikut PNS oh bagus bagus gitu katanya terus minta didoakan ya pak kiai boleh boleh e, ya udah saya doakan ntar dulu pak kiai ambil apa pulpen tolong doakan pulpen saya biar nanti nulisnya lancar kata dia <tuk> jadi dia bukan minta doa dirinya pulpennya jadi suruh doain jadi kasih pulpen pada kasih pulpen kiainya pun ada ternyata seorang ustad mungkin nggak mau ngecewain dia, ya. didoain. Oh <susuk> uh, gitu ya. Ini pulpen udah saya doakan. Ternyata nilainya paling jelek diantara yang ikut uji ujian. Wah ini ternyata pulpennya nggak benar nih, eh. udah. Atau mungkin dia ternyata pas berangkatnya salah ngambil pulpen, kan pulpennya banyak tuh di tempat pulpen. Ngambil yang belum didoain. Intinya minta doa orang soal soleh dan itu ngaruh banget. Saya sering kali kalau ketemu orang soleh minta doa dan minta nasihat dua tuh doa dan Nasihat, nasihat mah bukan teori Tetapi sesuatu yang hasil pengalaman dia Kalau ketemu orang yang rajin tahajud Saya minta nasihat, gimana ya Biar saya bisa rajin tahajud Ketemu yang rajin tilawah, gimana ya Saya bisa rajin tilawah, Kayak gitu tuh sama orang soleh Karena orang soleh, awliya Allah Wali-wali Allah di muka bumi Dan lewat mereka Allah menurunkan Banyak kebaikan kalau Allah mau menundukkan kebaikan itu, kalau enggak lewat orang soleh, maka lewat hamba-hambanya yang lain, seperti makhluk hidup, seperti hewan, seperti tumbuhan, lewat mereka Allah turunkan rahmat. Kenapa? Karena mereka tidak punya dosa. Makanya, berbuat baiklah kepada orang soleh, dekati orang soleh, minta doa orang soleh. Tiga tadi itu, niatkan karena Allah, kemudian tingkatkan kapasitas kita, dan yang ketiga adalah, cobalah mencari wasilah. Yaitu dengan cara minta doa dari orang tua atau orang soleh Dan tawasul ini tawasul yang masyru', yang boleh. Yang mungkin masih diperdebatkan itu tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak dan saya tidak mau membahas fikih ikhtilaf. Cuman kalau yang masih hidup, enggak ada ikhtilaf. Semua orang semua ulama sepakat boleh meminta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup. Kalau sudah meninggal tergantung mazhab masing-masing. Itu teman-teman dan saya doakan juga, walaupun saya bukan orang soleh, tapi masih belajar. Supaya teman-teman semuanya yang sudah punya niat menikah, segera bisa dipertemukan dengan calon eh, apa calon pasangannya, pasangan hidupnya. Dan yang sudah menikah dikanuniai anak. Kemudian orang tua yang hadir di sini, nikahkan anak-anaknya. Karena sesungguhnya fitnah di akhir zaman itu gara-gara telat menikah. Salah satu diantara e, perintah Nabi itu kepada orang tua adalah menikahkan anaknya jika ada yang datang melamar dan orang itu orang yang baik akhlaknya. Nabi gak bilang baik agamanya tapi baik akhlak akhlaknya. Karena orang kalau akhlaknya baik insya Allah agama mudah untuk diajari. Tapi kalau akhlaknya buruk susah. Makanya kalau akhlaknya baik jujur orangnya kayaknya muti, orangnya kayaknya e, gampang untuk dibentuk. Walaupun agamanya pas-pasan baca ekorot juga belum bisa, nggak masalah nanti juga akan belajar. Justru lebih seru belajar bareng-bareng. Yo kita ke tarkib begitu suami istri belajar tahsin, suami istri belajar tahfiz, suami istri ikut taklim kan seru ya. Suami istri ikut acara wedding temennya gitu kan. Ini ingat masa lalu ketika dia akad 10 kali nggak beres-beres gitu. Tidak sah kata apa saksi. Akad lagi gimana saksi belum? Lagat lagi ternyata saksinya adalah mantan, makanya nggak sah. Nggak <laughs> sah aja ya. Makanya hati-hati mencari sak saksi, jangan sampai saksinya itu mantan yang belum move on, pasti nggak sah. Barakallahu liwalakum uh, astaghfirullahalazim atas segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan muhasabah dan salah satu muhasabah yang perlu kita selalu ulang-ulang adalah tentang Dosa-dosa kita Allah subhanahu wa ta'ala itu teman-teman Tidak melihat kita dari masa lalu kita Tapi Allah melihat kita dari yang sekarang Kalau sekarang status kita adalah orang yang belum sadar Maka kita adalah orang yang e, jauh dari Allah Orang yang durhaka Tapi kalau sekarang kita adalah orang yang sudah sadar Orang yang sudah bertaubat, sudah hijrah Maka masa lalu itu Allah lupakan Sehingga gak usah Uh, pesimis kalau kita mungkin dulu punya masa lalu yang tidak baik Tapi pengen menikah orang yang baik-baik Seorang perempuan Aduh saya mah gak, gak baik dulunya Tapi pengen punya imam yang soleh Laki-laki juga gitu Saya mah dulu juga punya banyak dosa Tapi pengen punya istri yang soleha Jangan lihat masa lalu Tapi lihat kita yang sekarang Karena Allah akan mempertemukan kita dengan orang yang sesuai dengan kita hari ini bukan yang sesuai dengan kita di masalah, masa lalu, sehingga perbaiki diri kita banyak istighfar, banyak taubat ingat dosa-dosa kita dan kalau udah ingat dosa itu eh, ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa itu karena kalau Allah gak nyelamatin kita kayaknya sampai sekarang kita masih kayak gitu dan gak tahu kalau kita meninggal tiba-tiba dalam kondisi seperti itu min zalib, Tidak ada sedikit pun kenikmatan nanti di akhirat Bahkan di kubur aja udah susah Apalagi nanti di padang Masyar. Makanya setiap kali ini ingat dosa-dosa Ingat nikmat Allah Allah yang udah nyelamatin saya Allah yang udah memberi saya hidayah Allah yang udah memberi saya kesempatan untuk berhijrah Lalu kita mencoba untuk bertobat kepada Allah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 Alhamdulillahy Rabbil Alamin. Alhamdulillahy Alamin. Ilahna ya Allah. salam Allahumma antas salam Allahumma antas salam wa minka as salam wa ilayka yaudus salam Salam, wa adzhirnal jannah Kita berzikir sebentar. La ilaaha illallah, la ilaaha illallah, la ilaaha illallah, la ilaaha illallah.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 La Allah, la ilaaha illallah. La ilaaha illallah. La, ilaha illallah, la, ilaha illallah, la Laa ilaaha illallah laa illallah teman-teman yang dirahmati Allah coba kita rasakan nikmatnya kita mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala karena nama Allah ini adalah sebaik-baik nama tidak ada nama yang lebih berkah dan baik daripada nama Allah maka setiap kali kita mengucapkan nama Allah rasakan indahnya rasakan nikmatnya dan lidah serta mulut yang mengucapkan nama Allah adalah lidah yang diberkahi. Tidak ada yang keluar dari lisan kita, dari kata-kata yang lebih baik daripada kalimat Allah, la ilaha illallah. Rasakan nikmatnya, kita beruntung bisa mengatakan la ilaha illallah. Banyak manusia yang belum Allah beri hidayah, dan mereka tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ketika kita sering mengatakan la ilaha illallah semasa hidup, Allah akan mudahkan lisan kita mengucapkan kalimat itu ketika kita sakaratul maut.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 La ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ketika suatu hari Nabi SAW Sedang berzikir dengan para sahabat Tiba-tiba malaikat Jibril Datang mengatakan Ya Rasulullah, ya Muhammad Tinggikan suara zikirmu Lantunkan suaramu lebih keras Karena sesungguhnya batu, tumbuhan Dan apa yang ada di muka bumi ini Ingin berzikir sepertimu bersama-sama Jadi alam semesta Bertasbih kepada Allah subhanahu wa taala. Maka Gemakan Bandung ini dengan zikir-zikir Anak muda Jadikan zikir kita lebih keras dan lebih bergema daripada suara-suara apapun selain suara zikrullah. Sehingga zikir kita ini akan menggentarkan arash Allah seperti arash itu pernah bergetar dengan zikir Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus berzikir di dalam lautan yang dalam, di dalam pelut ikan, tapi menggetarkan arash Allah. Sehingga dengan bergetarnya arash Allah, malaikat-malaikat kemudian berkata, Ya Allah, suara siapa itu yang menyebut namamu? Allah mengatakan itu suara hambaku Yunus. Maka malaikat mengatakan, Ya Allah, ampuni dosa dia. dosa dia selesaikan hajatnya ya Allah berikan apa yang dia minta sesungguhnya kami cinta kepada dia sehingga Allah mengatakan aku ampuni dosa dia dan aku kabulkan hajat-hajatnya sejak saat itulah nabi yunus dikeluarkan dari perut ikan zikrullah mendatangkan keajaiban Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha, illallah, la ilaha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 Banyak orang yang tidak ragu-ragu untuk berzikir, untuk ber uh, ketika mereka bersorak di tempat-tempat konser, mereka ikuti lirik yang dibacakan atau yang dinyanyikan oleh vokalis mereka, dan mereka tidak ragu untuk hal itu. Atau orang bersorak di stadion bola, walaupun itu sesuatu yang mubah boleh-boleh saja, tetapi kenapa kita ragu-ragu ketika kita bersorak dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala? Insya Allah saya paham fikihnya bahwa ini bukan sesuatu yang dilarang dalam agama, bukan bid'ah, ah, kecuali kita melakukannya setelah sholat dan mengganggu orang lain sholat. Karena ini hanyalah majlis zikir dan insya Allah tidak mengganggu satupun yang beribadah. Karena semuanya juga dalam suasana yang sama yaitu ta'lim dan zikrullah. Mari kita lebih gemakan lagi zikir ketimbang orang-orang yang konser. Tomorrowland. Kita harus mengalahkan Tomorrowland dengan zikrullah. Kalau perlu kita lebih menggemal lagi daripada stadion bola. Yang walaupun jumlahnya tidak sebanyak jumlah orang yang menonton bola. Zikrullah yang dengan itu mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu SWT. La ilaha illallah. La ilaaha illallah. La ilaaha illallah. La ilaaha illallah. La ilaaha illallah. Allah. La La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ila. Dengar senandung zikir yang dikumandangkan oleh anak-anak muda ya Allah Dikumandangkan oleh anak-anak muda seperti Ashabul Kahfi yang berzikir di dalam guanya ya Allah Zikir malam ini dikumandangkan oleh mereka-mereka mereka yang cinta kepadamu ya Allah Mereka-mereka mereka yang yakin kepadamu ya Allah Sedikit pun mereka tidak ragu terhadap kebesaranmu ya Allah Engkaulah yang menggenggam segala kehidupan hamba-hambamu Rizki kami ada di dalam genggamanmu, Ya Allah Hidup dan mati kami ada di dalam genggamanmu, Ya Allah Usia kami ada di dalam genggamanmu, Ya Allah Jodoh kami ada di dalam genggamanmu, Ya Allah Kami berserah diri kepadamu, Ya Allah Engkaulah yang menentukan nasib kami, Ya Allah Dengarkanlah senandung doa dari hamba-hambamu ini, Ya Allah Meskipun kami sadar, kami bukan hamba-hambamu yang terbaik, kami bukan hamba-hambamu yang salih, kami bukan hamba-hambamu yang bersih dari dosa Bahkan kami datang ke sini karena ada banyaknya dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah Karena kelamnya masa lalu kami ya Allah Karena kami malu untuk menyebutkan dan mengingat masa lalu-masa lalu kami ya Allah tidak ada dari kami malam ini yang merasa dirinya suci ya Allah Kalau ada di antara kami yang mungkin dianggap lebih solih dari yang lain Itu murni karena engkau menutupi aib-aibnya sehingga kami tidak tahu aibnya ya Allah Padahal seandainya engkau membukakan aibnya Maka akan terlihatlah betapa buruknya diri kami ya Allah Betapa di masa lalu kami sering berbuat maksiat ya Allah Betapa di masa lalu kami sering menudai hati kami dengan kemusyrikan ya Allah Menudai tubuh kami dengan harta yang haram, dengan minuman yang haram ya Allah Menudai fikiran kami dengan tontonan-tontonan yang haram Menudai kehormatan kami dengan perbuatan-perbuatan yang haram kami semua datang ke sini karena merasa diri kami kotor ya Allah Karena merasa diri kami tercela, ya Allah Karena kami hamba yang hina dina ya Allah Sedangkan engkau maha mulia ya Allah Kepada siapa lagi harus kami mengadu selain kepada engkau ya Allah Siapakah lagi yang mampu menolong kami selain engkau ya Allah Siapakah yang mendengar doa-doa kami selain engkau ya Allah Siapakah yang mampu mengabulkan permintaan kami selain engkau ya Rabbana Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah Hanya kepadamu juga kami memohon pertolongan ya Allah Ya Ghafa Ya Rafa tinggalkan kami ya Allah sungguh kami bodoh sungguh kami bingung jika engkau tinggalkan kami seorang diri di dalam kehidupan dunia ini siapa lagi yang akan membimbing kami untuk selamat sampai di akhirat ya Allah janganlah engkau palingkan wajahmu dari kami ya Allah meskipun kami berulang kali mengecewakanmu ya Allah Janganlah engkau palingkan wajahmu dari kami ya Allah Meskipun berulang kali kami bermaksiat kepadamu ya Allah Janganlah engkau palingkan wajahmu dari kami ya Allah Meski sering kami memalingkan wajah kami dari panggilanmu dan masjidmu ya Allah Jangan ya Allah Jangan pernah engkau palingkan wajahmu ya Allah Betapa ruginya kami jika Engkau telah berpaling dari kami, Ya Allah. Celakalah kami jika Engkau telah berpaling dari kami, Ya Allah. Kami percaya rahmatMu maha luas, rahmatMu meliputi langit dan bumi, Ya Allah. Rahmati kami, rahmati anak-anak muda ini, Ya Allah. Kami anak-anak muda yang berkumpul di rumahMu, Ya Allah. Ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahimin, jadikanlah kami anak muda. Yang kau ridhoi Sehingga engkau masukkan yeah. di antara golongan Yang engkau beri naungan di Padang Mahsyar Di antara tujuh golongan Yang engkau berikan naungan di Padang Mahsyar Jadikanlah anak-anak muda yang malam ini hadir dalam majelis ilmu sebagai salah satu di antara orang-orang yang digolongkan mendapatkan naunganmu di hari ketika tidak ada naungan selain naunganmu, Ya Allah. Di hari ketika matahari hanya sejengkal di atas kepala kami, Ya Allah. Di hari ketika semuanya dalam keadaan kehausan, Ya Allah. Di hari ketika semua aib akan dibuka, Ya Allah. Naungilah kami anak-anak muda yang sedang belajar agamamu, Ya Allah. Meskipun kami tidak sesoleh ashabul kahfi Tidak sesoleh hawariyin Tidak sesoleh ansor dan muhajirin Ya Allah Ya Rahman Rahimin Maafkanlah jika kami adalah Anak-anak yang durhaka kepada orang tua kami Ya Allah Kalau kami belum mampu Berbakti kepada ayah ibu kami Maka terimalah minimal Doa-doa baik kami untuk kedua orang tua kami Ya Allah Mungkin doa-doa baik kami inilah yang bisa kami lakukan sebagai balas jasa terhadap semua kebaikan orang tua kami, ya Allah. Hanya doa yang bisa kami panjatkan untuk kebaikan orang tua kami, ya Allah. Sayangi ibu kami, ya Allah. Rahmati ibu kami, ya Allah. Ampuni ibu kami, ya Allah. Sayangi ayah kami, ya Allah. Masukkan kedua orang tua kami ke Kedalam surgamu ya Allah Selamatkan kedua orang tua kami Dari azab kubur ya Allah Jadikanlah setiap tetes susu ibu kami Sebagai kebaikan ya Allah Jadikanlah setiap tetes keringat ayah kami Sebagai kebaikan ya Allah Kami sadari Allah Belum mampu membalas kebaikan Kedua orang tua kami Tapi mungkin diantara orang tua kami Ada yang telah Kembali kepadamu. Sudah terlambat bagi kami untuk meminta maaf kepada mereka, Ya Allah. Mungkin sudah terlambat bagi kami untuk meminta ampun kepada mereka, Ya Allah. Mungkin sudah terlambat bagi kami untuk membalas budi baik mereka, Ya Allah. Tetapi Engkau Maha Pengampun. Doa inilah yang bisa kami kirimkan Kepada kedua orang tua kami Seandainya kedua orang tua kami Masih hidup Beri kami kesempatan untuk membuat Orang tua kami bahagia ya Allah Sukseskanlah Setiap urusan kami agar bisa Membahagiakan ayah ibu kami ya Allah Bahagiakan ayah ibu kami ya Allah Maafkanlah kami yang sering buat ibu kami menangis mungkin semua kami pernah membuat ibu kami menangis ya Allah tetapi meskipun ibu kami sering kecewa kepada kami kasih sayangnya lebih besar daripada kekecewaan dan kemarahannya ya Janganlah engkau membalas kedurhakaan kami kepada orang tua dengan kedurhakaan anak kepada kami kelak ya Allah. Janganlah engkau membalas gara-gara kedurhakaan kami kepada orang tua, kelak anak kami akan durhaka kepada kami ya Allah. Janganlah engkau membalas kami, sungguh kami tidak sanggup. Kami tidak sanggup jika anak kami durhaka kepada orang tuanya. Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ya Allah anugrahkan kami ya Allah pasangan-pasangan yang saleh-salehah ya Allah Anugerahkan kami pasangan yang membuat kami semakin dekat kepadamu ya Allah Bukan pasangan yang menjauhkan kami darimu ya Allah Bukan pasangan yang melalaikan kami dari mengingatmu ya Allah Ya wadud, ya wadud Engkaulah yang menggenggam hati manusia Yang membolak balikan hati manusia Maka genggamlah hati kami Dan tetapkanlah kami dalam keimanan dan kesulihan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamu alaikum wa rahmatullahi